Oke kita mulai ya. Jadi uh, seperti yang saya jelaskan dua minggu lalu kita izin sama-sama aja. Saya mau mengulang kembali, tolong disaran ya. ya. Saya mau mengulang kembali mata kuliah saya yang beberapa tahun lalu sudah saya lalui. Oke kita mulai. Uh, ada yang tahu manajemen itu apa? Mata kuliah kita kan manajemen proyek. Manajemen itu apa? Manajemen itu terdiri dari apa? Saya? Perencanaan Kalau dalam proyek, direncanakan atau tidak? Tidak nah, Terus apa lagi? Habis perencanaan apa lagi? Habis perencanaan apa? Jadi Setelah perencanaan eh, Dikelompokkan dulu Jenis-jenis pekerjaannya Terus Siapa eh, yang Siapa yang mengawasi bagian-bagian dari pekerjaan itu itu apa namanya? Jadi pengorganisasian. Setelah itu pelaksanaan. Nah setelah pelaksanaan apa? Ya, pengendalian. Iya pengendalian, controlling. Jadi eh, dalam manajemen itu itu yang belajar perencanaan, pengendalian, pelaksanaan sama mandirian dan pengorganisasian perencanaan pengembangan kesehatan dan pengendalian Terus kalau proyek apa itu proyek? Proyek kan pekerjaan. Proyek kan pekerjaan. Kalau kalau pekerjaan itu apa saja yang digabungkan dalam proyek itu? apa dalam proyek itu terdiri dari apa saja? Apa, melola, kayak, kayak, kayak, hmm, baru? Persien, dengan, ya, manusia tidak ada. Hmm. Oke, okay, jadi pendahuluan ya. Jadi Baylor Organizes sekarang memiliki minat baru atau yang dengan proyek. Kemudian komputer dan parte, secara radikal Kemudian Amerika Serikat telah menghabis 2,3 triliun USD Untuk proyek-proyek setiap tahun Atau seperempat dari pendapatan domestik beruntungnya Dan dunia secara keseluruhan menghabiskan hampir 10 triliun USD Dari 40,7 pendapatan bruto untuk semua jenis proyek Sehingga saya sih kalau manajemen proyek ini dulunya masuk dalam menghitung R.A.B. itu yang masuk dalam manajemen proyek ya kalau oh, tidak salah ini sih kalau nah, bruise itu apa? hmm? terdapatkan <tuk> bruise loh yang tangkis editing eh tema saya manajemen buruh sih. Men proyek itu sudah ada aplikasi-aplikasinya dalam teknologi informasi. Kemudian ini manfaat digunakan untuk manajemen proyek formal. Jadi ada kendali yang lebih baik dalam finansial untuk layanan CRM. Pengumuman pelanggan yang lebih waktu pengembangan yang diinginkan ya yang lebih rendah, muru yang lebih baik, kaya keanggaraan meningkat, keuntungan untung lebih tinggi, produktivitas meningkat, moral pekerja lebih tinggi karena berkurangnya tekanan. Terus aspek-aspek dalam manajemen proyek itu mencakup apa saja? Aspek-aspeknya. Kayak tadi yang disebutkan FADRI, SDM-nya. Terus apa lagi? Aspek keuangan, hmm. terus aspek anggaran biaya, penelitian sumber daya manusia aspek penelitian produksi terus aspek harga aspek efektivitas dengan efisiensi terus aspek mutu dengan waktu lagi itu di video? di nah kalau aspek keuangan, kita bahas kalau aspek keuangan itu mencakup apa saja? berkaitan dengan buah Pada anggaran biaya proyek biasanya berasal dari modal atau biaya dari perusahaan-perusahaan tersebut. dengan perencanaan dan biaya ja berlangsung. yang dan Terus kalau jenis-jenis proyek, oke jalan dan jembatan, toh baru itu masuk dalam apa? Kalau jalan dan jembatan. Terus apa lagi? Pemilihan. Kalau proyek industri manufaktur Itu bagaimana Iya Terus kalau proyek penelitian dan Jadi kalau di buku ini ada uh, Proyek konstruksi industri manufaktur Terus proyek penelitian dan Kalau penelitian dan pengembangan itu Tujuan proyeknya perbaiki dan atau meningkatkan produk layanan, kemudian padat modal, ada pembangunan produk baru, pelayanan manajemen sama proyek infrastruktur, kemudian ini, ini proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk layanan atau hasil yang unik, jadi Uh, proyek itu bukan hanya produk saja bukan hanya infrastruktur tapi layanan juga ada di situ kemudian operasi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis proyek berakhir ketika tujuan dicapai atau proyek telah diakhiri kemudian proyek juga bisa besar atau kecil dan memerlukan waktu singkat atau lama untuk diselesaikan uh, kalau bisnis aku sudah kerja biasanya mahasiswa teknik semester serakhir itu Rata-rata sudah terjadi proyek <tuh> <tuh> Kalau KKP Berarti di sini ada, kalau teknik itu kan ada dua toh, KKP dengan Kalau KKP bukan yang sama dengan KKRP, tidak? Iya, yang makan juga di SMP Terus KKP sendiri? KKP sendiri, Kalau KKP biasanya makanannya gimana? disuruh cari proyek atau cuma CV saja? Suruh yang jelas tidak dengan Kalau saya dulu, KP itu Yang dicari bukan CV-nya, tapi proyeknya Jadi proyek apapun eh, Anggarannya di atas 1M Kalau saya dulu Karena kalau cuma kerja Kalau cuma magang di CV ya mungkin arsitektur begitu terus bikin menggambar jadi terjadi jadi cuman ganti saya ke konten, saya dulu kan jadi disuruh cari proyek yang anggarannya di atas 1M jadi kita mengawasi proyek itu dan sudah pasti bikin laporannya <tuh> Kemudian atribut proyek ada yang memiliki tujuan unik, bersifat sementara, dikembangkan menggunakan elaborasi progresif, memerlukan sumber daya sering, seringkali dari berbagai area, harus memiliki pelanggan atau sponsor utama dan itu sifat tak sentuh. Jadi tiga batasan proyek Jadi, ada sasaran lingko, pekerjaan apa yang dilakukan, sasaran waktu berapa lama. Di Ya. berapa biayanya dan tugas manajer proyek adalah untuk menyeimbangkan ketiga sasaran yang seringkali saling bersaing ini KP itu mulai kapan? semester ini oh berarti itu sudah jadi dalam mata kuliah ini <tuh>. metode penelitian tidak bisa digabungkan dengan pekosa că nașterea tulu este cine știe ar fi arhitecti, de să urmărești mai întâi. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Bine, bine. Dengan itu kan, saya akan kakek Tapi tidak tahu berapa mata kuliah umumnya yang ada di semesternya Sekarang semester so, no, saya tanya uh, Kalau dalam teknik sipil Manajemen proyek ini Sangat berkeran Kalau dalam teknik sikil Kalau di arsitektur Sekarang kan rata itu semester 5 Menurut kalian perannya gimana? Manajemen proyek ini, arsitek itu bidangnya apa kalau dalam satu proyek? Hmm? Hmm. Terus apa lagi? Apa apa? Nah terus, seberapa penting peran manajemen proyek ini dalam arsitektur? Seberapa penting menurut kalian manajemen proyek ini dalam arsitektur? Cukup penting sih Alasannya? E, karena e, ada elemen yang e, mungkin akan di-stabilkan dengan adanya memanage kayak sumber daya yang dibutuhkan atau infrastruktur yang akan digunakan dan begitu dan pelan yang lain ce penting manajemen proyek itu di arhitect, ma luat camia. baieti, răspunsul tău penting ce nu nu e ca noi tare am jucat cu cantități celebre asta nu e puțin? nu, să-i punem, să-i punem, nu, să-i punem, nu, cât de multe? câțiva sute de procente. să tapi apa persyaratannya bu kalau misalnya ikut mit atau tidak tidak ada masalah yang sedikit soal tidak jujur masalahnya kelasku cukup banyak di pemerintahan tanggung jawabku juga cukup banyak deci atunci e draga semnificativ suprasanat, nu? nu, nu, nu, nu, nu, nu, trei ani. Trei ani. Trei ani. Trei ani. Trei da călători din urmă cum am aruncat cum am aruncat să-ți spun că nu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 dacă e sosbol, coloșbol, iubire. Iubire. Dacă e coloșbol, iubire. e e Hello oh.